Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Divisi o n Health Marketing FEF, Antoni Sastrojo Putro. Pak Antoni, apa komentar Anda? Oh itu memang nggak bisa dihindari, itu sudah aturan yang m a s t i dijalani kan gitu kan. Cuma kalau, kalau Bapak tanya kan, t ada p i a penurunan atau ada apa nampak gitu kan. Penurunan sudah ada, tapi seberapa besar kita belum bisa memproduksi karena... p r o d u s e n sendiri kan dan tentu kan k a t o r angka tertentu kan gitu k a n Lalu menurut bapak berapa angka yang ideal dalam mengatur down payment bagi sektor otomotif maupun KPR? Kalau ideal memang ya seperti saya ini toh saya umumnya. Tapi kalau APTI waktu itu malah bukan usulin soal down payment soal non performing loan yang dilihat kan gitu. Tapi kan a t u r i n yang mereka punya pendapat berbeda ya mau gak mau harus ikutin gitu kan gitu k a n パカサティニものポテンシーバブル、ダンマンカニア NPL、ディスクトロートモーティフ、a n ポンカペアパー。 カロタワ i ーオーもニーベネガンディングガンディングアップニングアップディング Jadi k a perusahaan pembiayaan juga dapat banyak dari dana dari bank perbankan gitu kan.、Beneran? Kalau sampai bisnis, bisnis pembiayaan misalnya ada yang k o l a p ya, berarti kan bukan cuma satu yang kolaps sudah selesai. Tapi satu kolapsnya domino-nya itu dianggap bahwa perusahaan pembiayaan sangat tinggi, kan sangat r s i k o t i n g g a gitu kan. Ya bisa saja terjadi. Itu semua terkait. Menurut Bapak, apakah kebijakan ini akan jadi kontraproduktif dengan semangat meningkatkan investasi di Indonesia sendiri, Pak? ディフィジョンヘッドマー e ティング FEF、a n t o n i Sastro Joputro、Saya Wendy Lim。